spesial untuk pakem generasiun yang punya goyangan angklek, terima kasih ada mas kimbal di sana ya sukses untuk mas kimbal langsung saja bro artis idolanya jawa timur Asri kelahiran kota buaya surabaya, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada nusantara, bareng bersama keluarga besar, pakem generasiun mau lanjut napa no badan ayo duk diterusin yeah. kok ya yeah. nalikon ni <laughs> 55 Seken siang pakem semuanya.